mitra bisnis, pada akhir Maret lalu, saya di Union Square San Francisco sedih sekali melihat Borders salah satu toko buku kesayangan saya di sekitar Union Square tiba-tiba terpanjang begitu banyak tanda-tanda diskon besar tulisan kuning dan merah diskon, diskon diskon, bahkan yang namanya furniture pun dijual, karena ternyata toko ini akan segera tutup di Amerika Serikat hanya ada dua toko besar untuk jaringan buku yang satu adalah Borders, yang satu adalah Ban Senobel. Sementara Ban Senobel masih cukup jalan, Ban Senobel masih oke... Okay. Borders mengalami kemunduran yang luar biasa sehingga pada awal 2011 menyatakan chapter 11 atau bangkrut ya. Dan katanya akan menutup 30% kurang lebih dari tokonya. Borders punya 670 toko sehingga dia akan menutup 200 toko sementara dia mempunyai hutang kanan kiri yang belum bisa dibayar ya. Sehingga sahamnya anjlok katanya sisa 25 sen saat itu ya. Nah, orang selalu tanya kenapa kok borders bangkrut gitu ya. Terlalu banyak kemungkinan. Tetapi beberapa yang dikatakan orang-orang. Kesatu, mereka menjual terlalu banyak musik audio yang kurang laku. Sementara orang pindah ke Aydun. Ya, pemilihan buku yang dianggap kurang menarik. Lahan toko besar dan tidak prima letaknya. Dan kebanyakan mereka sewa dengan harga tinggi. Tren e-books dan online purchase buku tidak diantisipasi dengan baik oleh Borders. Sehingga Borders melakukan beberapa kali inisiatif jualan buku online tidak laku bahkan harus di outsource dan merugi terus. Nah mitra bisnis, dalam dunia bisnis tidak mudah untuk terus survive padahal Borders adalah sebuah brand yang sangat kuat. Dan diakui oleh orang sebagai toko buku yang sangat dicintai. Tetapi bisa saja terjadi kegagalan. Karena kita selalu dihadapkan pada kemungkinan kegagalan. Tentu kalau kita berbisnis kecil. Paling bagus kalau kita gagal pada awalnya. Jangan nanti setelah besar baru gagal ya. Kita kegagalan kecil di awal sangat oke. Okay, karena kita bisa memaju diri untuk lebih baik. Tapi kegagalan besar yang kolosal seperti itu. Tentu sangat berbahaya buat kelangsungan bisnis kita. Saya yakin siapapun pebisnis Pasti selalu pernah mengalami kegagalan Baik pribadi ataupun dalam bisnis Dan saya yakin kita harus merasakan sakitnya Merasakan sedihnya Tetapi bukan untuk selamanya Kita harus bangun lagi Bangkit lagi dan bekerja lagi Dan memulai lagi dengan cara baru Dengan tim yang lebih baik Dengan proses yang beda Dengan produk yang lain Dan dengan model promosi yang mungkin berbeda Kegagalan adalah sesuatu yang baik Dan kita harus menganggap kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran kita untuk menjadi lebih sukses di masa yang akan datang. Terima kasih, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom, sukses selalu untuk Anda.